Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi الله barakatuh الحمد alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala din kullihi wa kafabila billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah la sharika wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din thumma ma ba'd qaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang kami muliakan <tuh> Alhamdulillah puji syukur hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin yang telah memperkan kita untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berusaha istiqomah menempuh jalan siratal mustaqim dan juga alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita umur sehingga bisa kembali bermuhajahah kembali hadir di majelis ilmu yang ini merupakan sebab dari sebab seluruh kebaikan ketika seorang dimudahkan untuk menempuh jalan mencari ilmu agama ini merupakan tanda dari tanda-tanda kebaikan sebagaimana hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuri dilahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Khairon khairan di sini dengan lafaz umum Itu kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Kebaikan ketika di dunia sebelum di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dia dengan urusan agama. Maka seorang ketika dia dimudahkan untuk menempuh jalan tolabul ilmi, menempuh jalan untuk memahami ilmu agama, itu merupakan tanda dari tanda kebaikan orang tersebut. Dan tolabul ilmi ini merupakan sebab dari sebab kokohnya sebuah iman dalam diri seseorang. Semakin seorang bertambah keilmuannya tentang perkara agamanya, semakin bertambah keimanannya. Ya. Sebaliknya para jamaah, semakin seorang tidak mengetahui perkara agamanya, ya, semakin dia lemah imannya. Ya, karena tidak memiliki landasan yang yang jelas. Maka kita kembali mempelajari sebuah risalah sebuah tulisan keterangan terkait dengan fadilul Islam terkait dengan keutamaan agama Islam sampai pada pertemuan yang lalu kita bahas terkait dengan bab wajibnya masuk ke dalam Islam seluruhnya dan meninggalkan selain Islam sudah selesai Pak ya Sudah selesai bahwa Pak ya mudah-mudahan panjenengan paham dari penjelasan yang sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya bab majaa'a anal bid'ata ashaddu minal kabair. Bab dari apa yang datang penjelasan Bahwasannya kebid'ahan lebih keras lebih besar dosanya dibandingkan al-ghabair daripada dosa-dosa besar. Maka sudah pernah kita singgung sebelumnya para jamaah yang memuliakan terkait dengan al-bid'ah ya. Panjenengan sering mireng Bapak, apa itu bid'ah? Pernah mendengar apa itu bid'ah? bapak Bahkan bagi sebagian orang itu sebuah kata yang sangat apa namanya? eh sangat ditakuti ya yaitu bid'ah. Karena banyak para da'idai yang mengatakan ya sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-bentar apa? bid'ah ya. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling terdepan orang yang paling pertama kali memperingatkan umatnya dari apa? dari kebithahan. Jadi bukan perkara yang asing, bukan perkara yang harus dihindari menyebutkan yang namanya bid'ah. Ah. Tujuannya apa? <tuh> Tujuannya ketika seorang menyampaikan memperingatkan kebithahan supaya kaum muslimin bisa apa? mengetahui kebid'ahan tadi dan menjauhinya ya. Sebab apa? Dikatakan di sini innal bid'ata ashaddu kabair. Bid'ah itu lebih keras ya dibandingkan apa? dosa-dosa besar. Ya. Nanti kita baca keterangan ini oleh penulis terkait dengan apa? Bagaimana ya? itu lebih berbahaya dibandingkan yang namanya apa? dosa besar. <tuh> Mungkin akan sedikit saya perpanjang, perlebar terkait dengan apa itu yang namanya bid'ah. Ah. Supaya kita kaum muslimin ya tidak salah paham. Ketika ada seorang dai, seorang mubalik menyampaikan bahaya bid'ah. Ah. Jangan ditelan mentah-mentah. Oh berarti eh, ustaz tadi atau dai tadi orang yang anti bid'ah. Ah. Betul ya. Bahkan nabi itu orang yang paling apa? anti ah. ya nanti kita bahas sedikit demi sedikit semuanya ada buku yang bagus ya kitab yang bagus yang berjudul al bid'atu wa bid'uha ummah ini bagus atau seperti kitab ya al ittsom ya itu juga bagus membahas terkait dengan kebid'ahan dan bahaya-bahayanya. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama apa itu yang namanya bid'ah ya. Dibahas Pak ya? Apa enggak usah dibahas bid'ah? <hansi> <hansi> Belum tahu Pak ya. Iya. <tuh> Terus tadi terdoktrin hati-hati dengan orang yang sering ngomong bid'ah ya. Padahal kalau kita mau menyampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sering yang memperingatkan ke bid'ah. Bahkan setiap khutbatul hajj seringnya beliau membaca inna la bid'atin dhalalah akulladhalalatin finnar dan seterusnya. Adapun bid'ah secara bahasa al-ikhtira'u ala wairi misalin sabikin Bid'ah secara bahasa pengertiannya adalah menciptakan sesuatu yang baru menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya ya itu bid'ah secara apa bahasa ya secara bahasa bahasa itu beda dengan secara apa namanya syara'an secara istilah Contoh seperti ini Bapak, Pak. Di zamannya Nabi Muhammad sallallahu wasallam kira-kira ada sepeda motor, Bapak, Pak? Yakin, Pak ya? <laughs> Yakin gak ada sepeda motor, Pak? <laughs> Jangankan di zamannya Nabi gitu ya. Nabi itu eh 1400 sekian yang lalu, ya, itu sudah wafat, ya. Um, di zaman nenek moyang kita saja, Pak belum ada sepeda motor panjenengan ngalami Pak belum ada sepeda motor semisal di zaman Nabi belum ada sepeda motor ya yeah. di zaman uh, Kulau panjenengan sepeda motor seperti apa seperti kacang Pak ya yeah. niku pating setiap nopo. setiap jalan setiap rumah sekarang sepeda motor sampai ya yeah, minimal 2 3 ya yeah. <laughs> yeah. maka sepeda motor dikatakan bid'ah. Dikatakan apa? Bid'ah. Secara apa? Secara secara bahasa. Iya. Kenapa? Karena sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Iya. Seperti itu. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Atau contoh yang di depan saya, Pak. Ada yang namanya mikrofon. Iya, ataupun pengeras suara. Apakah di zamannya Nabi ada pengeras suara? Ya, tidak. Ya, belum ada ya. Bahkan dulu sahabat yang mau mau apa namanya azan itu harus naik ya, sahabat Bilal, sahabat Ibnu Ummi Maktum kalau mau azan naik tempat yang tinggi kemudian azan. Belum ada mikrofon. Maka mikrofon ini ya dikatakan bid'ah ah. secara apa? Bahasa. Ingat Pak ya? Ini bid'ah secara bahasa yaitu menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, kalau di zaman Nabi itu adanya ontak Di zaman kita adanya Toyota gitu ya. <gifat <gifat ya, adanya apa? mobil, seperti itu, Pak. Itu dikatakan bid'ah secara bahasa. Baik. Sebagaimana dalam <kifat> Al-Qur'an disebutkan badai ussamawati wal ard, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Artinya Allah yang menciptakan ya, tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa saja, Pak. Ya. Saya hanya pengin mengenalkan secara bahasa di sini. Adapun secara istilah ya. Adapun secara istilah antara secara syar'i per nanti panjenengan enggak enggak merasa takut kalau dengar ucapan bid'ah, Pak, sebab sudah tahu ilmunya, hmm, ya. Adapun secara istilah, secara syar'i yang namanya bid'ah ihdatsu shay'in fid-dini laisalahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam pengertiannya saya ditulis Pak Bapak bid'ah secara syariat ini yang kita maukan Pak ya apa itu menciptakan sesuatu yang baru ya menciptakan sesuatu yang baru dalam agama menciptakan sesuatu yang baru dalam agama ya maksudnya dalam urusan agama menciptakan sesuatu yang baru dalam urusan agama ya yang tidak ada asal yang tidak ada asal ataupun tidak ada asalnya maaf menciptakan sesuatu yang baru dalam perkara agama yang tidak ada asalnya dari kitabullah dari Al-Qur'an Saya ulangi Bapak, Bapak, ini penting sekali. Yang namanya bid'ah adalah apa? Sara syariat menciptakan sesuatu yang baru dalam perkara agama yang tidak ada asalnya dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya dalam Al-Qur'an ya tidak disebutkan asalnya tidak diperintahkan. Begitu pula sunah dalam hadis-hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan ya terkait dengan perkara tersebut. Ya. Ini dikatakan sebagai apa? Pak? Sebagai bid'ah. Panjenengan tergambar Bapak-bapak. Saya mau tanya kepada para jamaah sebelum saya lanjutkan. Bapak-bapak tenang ya, Pak. Yang saya tanya yang muda mudah-mudah. Gih. Yang Tuhan dengarkan ya. Sekedar ngomong mawon iki nggih. Yang saya tanya yang muda-muda ya. Terutama yang apa namanya? Yang muda-muda ya. Yang baru datang. Iya. Coba. Kalau yang baru datang belum nyambung ya. Iya. Masukkan aja ya, ya yang di depan ini ya kan di depan nyatet gitu. Coba Mas bedakan ya pengertian bidah ataupun apa yang dimaksudkan bidah secara bahasa dan istilah bedanya dia apa? Hmm. Dalam bahasa. Iya. Iya. Masyaallah. Pintar ya. Masya Jadi bedanya itu hanya pada masalah urusan dunia. Urusan dunia dan urusan apa? Urusan agama. Kalau bid'ah yang dimaksudkan yang itu dilarang oleh Nabi sallallahu wasallam itu ketika apa? seseorang menciptakan ataupun membuat sebuah amalan ya yang baru yang tidak ada contohnya ya dalam perkara apa? agama. Itu namanya apa, Bid'ah bisa dimengerti Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, contohnya seperti ini, Pak. Ya. Contohnya, semisal contoh yang eh, di depan mata saja. Seorang <tuh> melaksanakan salat sunah ba'diyah maghrib. Termasuk salat apa ini? Ba'diyah maghrib? Rawatib, salat sunnah rawatib. Ternyata ada orang yang punya pemikiran baru, ya. Dia membuat salat sunnah ba'diyah maghrib, ya, dengan cara Tiga rakaat. Ya, 3 rakaat. Artinya di ini sudah saya pengen mengadakan salat ba'diyah maghrib Tiga rakaat seperti salat maghrib supaya genap enam semisal. Kan harusnya berapa, Pak? Harusnya dua Ya, harusnya berapa? Harusnya dua Tapi dia ini membuat sesuatu yang baru, ya, membuat inovasi. Sudahlah, saya bikin tiga saja biar keren kayak sonat maghrib, ya. Ini dinamakan apa, Bapak, Pak? Di ah. Karena dia membuat sesuatu perkara yang baru, ya, yang tidak ada contoh dalam Al-Qur'an ya, ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini namanya bidah. Ya, dan sekian contoh banyak terjadi sekian contoh ada ya kita jumpai. Ini contoh yang sangat gampang ya, Ataupun perkara-perkara ibadah yang lainnya yang intinya ketika Seorang itu membuat ya perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada asal dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis dikatakan perkara bid'ah. perkara bid'ah. Jadi panjenangan enggak takut sekarang, Pak, ya? Ya, sudah enggak takut bid'ah itu bok sekal, sekalapa, sementara sebenarnya dikatakan bid'ah tidak. Kalau memang ada contoh dari Al-Qur'an, perintah Allah maksudnya, ataupun contoh dari Nabi, hadis Nabi sallallahu wasallam, ya jangan takut, itu bukan bid'ah. Tapi kalau tidak ada contoh dari Al-Qur'an, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dari Nabi sallallahu wasallam itu yang dinamakan apa? perkara bid'ah. Dan itu dikatakan lebih keras dibandingkan apa? dosa besar. Ya. Al ya ashaddu Bid'ah itu lebih keras dibandingkan yang namanya dosa besar. <tuh> Dan dikatakan ya yang namanya kebid'ahan ya itu perkara yang tercela perkara yang mardudah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun ya dalil yang terkait dengan apa tercelanya kebid'ahan yang pertama ya seorang yang mengerjakan kebid'ahan atau membuat kebithahan dalam agama maka orang tersebut ya sama saja mengingkari agama Islam belum sempurna ya seulangi para jamaah kalau ada orang dia membuat perkara baru dalam agama atau mengerjakan perkara yang baru dalam agama yang tidak ada contoh dari Al-Qur'an atau dari hadis maka orang tersebut adalah orang yang menganggap agama Islam itu belum apa sempurna ya. Buktinya bagaimana? Buktinya dia masih ya membuat buat perkara yang itu bukan dari Islam. Ya. Ini yang pertama. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga ya. Allah katakan di sana Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa Ya, ini sangat jelas. Pada hari ini dikatakan dalam uh, syara ah, dalam dalam tafsirnya yaitu pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Pada peristiwa Hajatul Wada, peristiwa haji Wada, haji perpisahan. Al yauma akmaltu telah aku sempurnakan atas kalian ya. Lakum dinakum, agama kalian. Artinya agama Islam pada hari itu Itu pada peristiwa Hajatul Wada yang setelahnya Nabi sallallahu berapa bulan berikutnya beliau meninggal dunia. Ya. Yeah. Agama Islam pada saat itu sudah sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Ya. Yeah. Allah yang sudah menjamin. Ya, yeah. Allah yang sudah menjamin bahwasanya agama Islam sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa anantum 'alaykum nikmati Tenaku sempurnakan atas kalian nikmatku waradi itula islam madina. Dan aku rido Islam sebagai apa? Agama kalian. Maka orang yang mereka membuat buat perkara yang baru dalam agama Islam yang tidak ada contoh dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, ya, adalah orang yang tidak meyakini agama Islam itu telah sempurna, ya. Berarti sama saja orang tersebut menolak, ya tentang kesempurnaan Islam. Orang tersebut menolak ya, tentang apa? tentang kesempurnaan Islam yang telah Allah jamin. Ya. Ini bahayanya. Kemudian yang berikutnya, ya. Seorang yang melakukan kebidaahan itu sejatinya telah apa? menandingi Allah Subhanahu taala. Orang yang melakukan kebidaahan Itu sama saja menandingi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa para jamaah? iya Dikarenakan Allah yang berhak ya membuat syariat. Allah yang berhak memerintahkan hamba-hambanya. Sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam tidak punya hak sama sekali. Beliau hanya sebagai penyampai wahyu kepada umatnya. Jadi kalau ada orang kalau dia berani membuat perkara-perkara baru yang itu dijadikan syariat, dijadikan ibadah sama saja menandingi Allah Subhanahu wa taala. menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat apa? Perkara yang sangat mengerikan ketika seorang berani berbuat kebidaahan atau bahkan menciptakannya. Baik. Ini diantara bahayanya. Baik dan juga dalam hadis Nabi sallallahu wasallam seluruh perkara yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu wasallam ataupun tidak ada asalnya dalam Al-Qur'an semuanya tertolak ya semuanya apa tertolak ini seluruh amalan-amalan yang diadakan oleh manusia yang itu tidak ada contoh dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu wasallam semuanya ditolak tidak mungkin diterima nya Disebutkan dalam hadis yang sering kita hafal hadis dari Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Bagaimana hadisnya Pak Nggih okay. Iya itu hadis riwayat Muslim Rasul mengatakan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwaruntun Ini dihafal oleh kaum muslimin tapi sebagiannya justru apa melakukan kebid'ahan ya. Padahal dia hafal hadisnya. Sebagian seperti itu. Barang siapa yang dia beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, ya, maka amalan tersebut apa? ditolak, ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. atau hadis yang serupa ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengada-adakan ya dalam agama kami yang tidak ada contoh darinya fahuwarudun maka amalan tersebut ditolak ya ini beberapa dalil terkait dengan apa terkait dengan kebitahan ya bahkan dikatakan bahwasanya Kebitahan itu ya itu merupakan sejelek-jelek perkara ya dikatakan bahwasanya kebidaahan itu merupakan sejelek-jelek apa? perkara. Dikatakan dalam hadis, inna kharal hadis kitabullah wa kharal hadyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Baik. Kata Nabi sallallahu wasallam dan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dan sejelek-jelek perkara ya, adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya, agama tidak mengajarkan kemudian dibikin-bikin urusan tadi. Dikatakan wa kullam muhdatsatin bid'ah perkara-perkara yang diadakan dalam agama yang tidak ada contohnya itu adalah kepibahan dan kepibahan tempatnya di setiap kepibahan adalah sesat, kesesatan dalam apa? dalam neraka. Ini yang terkait dengan bid'ah. Jadi sangat mengerikan ya, perkara yang namanya apa? kebitahan Karena tidak ada satupun pun kecuali dia adalah apa? kecuali dia sesat dan kesesatan tempatnya dalam neraka. Baik. <tuh> dan bid'ah ini macam-macamnya sangat banyak ya. Bid'ah macamnya sangat banyak. yang masing-masing ya. Ini uh, tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kepidahan tadi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan eh uh, tema yang kita bahas itu kaitannya dengan al-kaba'ir ya. Annal birata ashaddu minal kaba'ir fasannya birah itu lebih keras dibandingkan apa? dosa-dosa besar. Dosa ya, dosa itu dibagi menjadi dua macam, ya. Nanti kita perpanjang lagi insya insyaallah. Dosa itu dibagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama, ya, as-shogair. -so dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil. Kemudian yang kedua ya. Dosa-dosa besar yang disebut dengan al-kabair. Ini yang kita bahas ya di tema ini. Adapun pengertiannya masing-masing ya, pengertian dosa besar, dosa kecil itu seperti apa? Ya. Adapun dosa kecil, ya, pengertiannya adalah setiap dosa yang datang pelarangannya, ya. Ma ja'an nahyu ya 'anha. Setiap dosa yang datang pelarangannya, ya artinya dilarang dalam syariat. Itu namanya dosa kecil. Malam yatarattab alaiha syai'un ya. Yang tidak ya, yang tidak dikenakan padanya sesuatu dari dosa-dosa besar. Ya. Artinya apa itu dosa kecil? Itu dosa yang datang pelanggarannya dalam syariat yang tidak datang apa? E, sesuatu yang dikenakan pada dosa-dosa besar. Ya. Artinya dosa kecil tadi adalah dosa yang datang pularangnya dalam syariat. Dilarang dalam syariat itu namanya dosa kecil. Namun tidak apa? Tidak dikenakan sebagaimana dosa besar. Ya. Untuk lebih lengkapnya adapun dosa besar pengertiannya ya. Pengertian dosa besar Kullu dhanbin tarattaba alayhi haddun fid dunya aw ghadabun aw waidun aw lanatun aw tabarra am min fa'ilihi Dosa besar adalah setiap dosa yang dikenakan padanya hukuman had ketika di dunia ya solange para jemaah dosa besar itu pengertiannya adalah setiap dosa ya yang dikenakan padanya hukuman had hukuman had atau hukuman had para jemaah ketika di dunia had itu seperti apa had itu ya hukuman ya semisal eh, hukum mencuri had-nya bagaimana dipotong tangan. Ya walaupun ada urutan-urutannya. Atau seperti dosa apa? zina. Apa hadnya? Ya, kalau dia masih seorang e, apa namanya? E, gadis, seorang pemuda, maka apa? dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun. Kalau dia e, apa namanya? seorang yang sudah berkeluarga maka bagaimana? dirajam bahaya itu had. Maka tadi contoh dari apa? Dari perbuatan mencuri, perbuatan zina itu kan ada hukum had Namanya dosa apa ini? Namanya dosa besar. Ketika di dunia. Ya. Ditambahkan lagi. Atau dosa yang padanya ada murka Allah. Ya. Atau dosa yang padanya Uh, meng mengundang murka Allah atau ancaman yang keras ya atau ancaman yang keras atau laknat ya selangi dosa besar pengertiannya adalah setiap dosa yang dikenakan padanya hukuman had ketika di dunia ya dan mendapatkan murkanya Allah ataupun ancaman yang keras ataupun apa laknat nah, ataupun laknat ataupun Allah dan rasulnya berlepas diri dari apa pelakunya atau Allah dan rasulnya berlepas diri dari pelakunya contoh ya contoh semisal disebutkan dalam hadis la anallahu akila riba ya wa syahidaini wa katibaha wa ya dan seterusnya dicontohkan semisal Allah melaknat setiap pemakan apa harta riba au mukilahu atau yang e, memberikan harta riba tadi ya yang makan riba dia juga terkena laknat yang menjadi nasabah juga terkena laknatnya. Yang mencatat juga apa? terkena laknatnya. Yang menjadi saksi juga apa? terkena laknatnya. Saya mau tanya kepada panjenengan. Berarti riba itu termasuk dosa apa? Dosa besar. Apa ciri-cirinya? Ya, laknat di sini. Ada ancaman laknat. Ataupun ancaman-ancaman yang keras yang lainnya. Ya, atau dalam hadis yang lainnya la'anallahu alwasimah wal mutawasimah ya Allah melaknat uh, seorang yang ditato ataupun apa seorang yang minta di uh, seorang yang mentato ataupun seorang yang minta di, tato semisal karena marak di masyarakat itu yang namanya apa tato-tato ya katanya orang jadi semakin apa apa namanya <laughs> sangar gitu ya ya Kalau punya tato dia naik motor ke mana pakai baju ya. Apalagi kalau tatonya di dalam tubuh sini. Ya, ya pura-pura dia enggak pakai baju Pengen dilihat tatonya. Kalau tatonya di sini sih ya, pakai baju lekon kelihatan ya, Pak, ya, Atau semisal tatonya di betisnya, biasanya enggak pernah pakai celana panjang. Betul ya? ya karena pengen dilihat tatonya. Eh uh, wasimah wal mutawassimah itu perbuatan apa? yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tato Ya orang yang ditato ataupun yang mentato termasuk perbuatan apa ini? Dosa besar karena padanya ada ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang namanya apa? E, Al-kabair was Pengertian dari e, dosa besar dan dosa apa? kecil. Sementara yang namanya kebitahan itu lebih keras dibandingkan yang namanya apa? Ya, yang namanya dosa besar, ya, menunjukkan sangat berbahaya. Di antara ya alasan di antara alasan kenapa kebithahan lebih keras dibandingkan dosa besar itu banyak, ya. Di antaranya yang pertama ya Annal bid'ata ihdatsun fid-din lam yasrahu Allahu wa sahihuhu ya'dzunnu annaha min din ya Ini e, alasan yang pertama. Kenapa bid'ah itu lebih keras? Ya. Ansamanya lebih keras dosanya dibandingkan dosa besar. Ya. Bagaimana? Yang pertama dikarenakan bid'ah itu ya adalah menciptakan sebuah amalan dalam agama menciptakan sebuah amalan dan dalam agama yang tidak Allah syariatkan ya ini sudah hadapannya dengan siapa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengadakan kebidaahan tadi dia itu membuat syariat yang itu haknya Allah ya untuk melandingi syariatnya Allah maka sangat besar bahayanya dan pelakunya ya dan pelakunya menyangka itu adalah syariat dan pelakunya menyangka itu adalah syariat ya ini e, yang terjadi jadi para pelaku e, kebithahan mereka menyangka itu adalah perkara apa perkara syariat Baik. Koma ya. Kasih koma di situ. Adapun pelaku dosa besar, ya. Adapun pelaku dosa besar, mereka tidak meyakini. Ya. Mereka tidak meyakini bahwasanya perbuatan dosa mereka adalah agama. Paham di sini, Pak? Kalau pelaku kebidaan kan dia meyakini itu dari agama, ya. Apa yang dia adakan itu ini dari agama, dalam agama syariat, ya ibadah, ya. Adapun pelaku dosa besar, dia itu tidak meyakini itu dari agama sedikit pun, ya. Artinya dia tidak meyakini itu dari agama. Baik. Bal atarifu annahu asin ya koma. bahkan dia meyakini dia sedang melakukan kemaksiatan bahkan dia meyakini ya dia sedang melakukan apa kemaksiatan ya Pak orang mencuri apa dia akan usai lagi ibadah kepada Allah dengan mencuri atau bagaimana Pak ba? pasti orang yang berbuat dosa tadi meyakini saya sedang apa bermaksiat ya Pak ya orang minum khamr semisal Pak. Minum khamr ya. Apa dia meyakini sedang ibadah kepada Allah? Hah? Eh? Apa dia yakini sedang berbuat maksiat? Ya, tapi yakin dia sedang berbuat maksiat. Enggak mungkin saya lagi ibadah dengan minum khamr. Tidak. Ya. Baik. Ini alasan yang pertama. Walakinna walakinna qadatuhu syahwatu fawaqa'a fil maksiati. Akan tapi dia Pak? dia mengikuti hawa nafsunya sampai dia terjatuh dalam kemaksiatan ya ini perbedaan yang pertama alasan yang pertama kenapa kok yang namanya e, bid'ah atau perkara-perkara yang diadakan dalam agama yang tidak ada contoh dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi itu lebih keras dibandingkan dosa besar apa tadi alasannya para jemaah alasannya kenapa begitu Pak ya. Iya. Itu kesimpulannya. Jadi orang yang berbuat kebidaan itu ya dia itu merasa tidak berbuat apa? maksiat. Tapi merasa sedang ibadah. Jadi enggak mungkin tobat. Berbeda dengan apa? pelaku kemaksiatan. Kalau pelaku kemaksiatan siapapun orangnya, sejelek apapun kemaksiatannya, pasti dia meyakini sedang berbuat maksiat ya. Enggak mungkin mereka meyakini saya sedang ibadah kepada Allah. Tidak maka ketika Allah berikan taufik ya untuk dia bertobat lebih menerima karena dia meyakini perbuatannya tadi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Masih ada Lima lagi, Pak, ya. <tuh>, tapi waktunya enggak cukup, Pak, ya. Ya. masih sedikit, Pak. Lima menit. lagi. Baik, Allah terkait dengan Uh, alasan kenapa qabit kebitahan lebih keras dibandingkan hmm? yang namanya dosa besar ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang binilah taala. Namun saya kasih tambih para jemaah ya. Jangan menjadikan ya dalil ya sudahlah saya enggak boleh bid'ah ya maksiat saja. <laughs> Karena maksiat kan lebih ringan dibandingkan bid'ah. Itulah E, pemikirannya orang yang apa? orang yang memang suka bermaksiat kepada Allah, ya. Artinya apa? Walaupun maksiat ataupun dosa besar itu lebih ringan dibandingkan kepitahan namun tadi ingat dia itu mendapatkan ancaman-ancaman yang keras laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berani-berani, jangan kemudian langsung ya sudahlah. Kalau enggak boleh pitah ya sudah maksiat saja itu kan lebih ringan dosanya tidak seperti itu. Baik. Ini pembahasan terkait dengan al bid'atu asyaddu min al kabair. Dan juga di sini ya, yang namanya bid'ah itu merupakan sumber perpecahan kaum muslimin. Sumber perpecahan persatuan kaum muslimin dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, dikarenakan perkara-perkara yang baru ya yang diadakan di setiap kelompok yang ada. Ya. Bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Syiah Rafidah. Itu bid'ah. Yang namanya Khawarij mereka memiliki pemikiran bid'ah yaitu menganggap setiap pelaku dosa besar kafir. Begitu, Pak. Akhirnya bagaimana? Mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Mereka merampas hartanya kaum muslimin, ya. Mereka berkeyakinan kebid'ahan mereka adalah setiap pelaku dosa besar di dunia kafir, di akhirat kekal dalam apa? neraka. Itu perbuatan apa? bid'ah. Sementara Islam tidak menganggap seperti itu. Adapun dalam Islam ya, yang namanya pelaku dosa besar ketika di dunia dihukumi sebagai apa? sebagai seorang yang fasik. Ya, seorang yang imannya lemah. Ketika di akhirat bagaimana? tahtama syi'atillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala wa in syaa' wa in farahu kalau Allah menghendaki Allah adab dia kalau Allah menghendaki Allah ampuni dia tapi tidak pernah mengatakan pelaku dosa besar itu kafir tidak ada ya namun mereka orang-orang khawarij sebagai contoh bid'ah jadi bid'ah itu jangan dianggap amalan saja Pak ya ya jangan sekedar amalan ini bid'ah bid ah. tidak contoh tadi yang sangat jelas orang-orang khawarij kalau bahasa kita orang teroris ya. Orang ISIS itu punya pemikiran bid'ah yang tidak ada contoh dari Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi. Itu pemikiran mengkafirkan setiap pelaku dosa besar, ya. Meyakini mereka di dunia kafir, di akhirat kekal dalam apa? Neraka. Ada seperti orang Syiah, ya. Syiah Rafidhah yang mereka meyakini bahwasanya yang namanya al-Imamah keimaman khalifah hanya pada apa? hanya pada imam-imam mereka ya. meyakini kemaksuman sahabat ali bin nabi talib bahkan sampai menjunjung tinggi bahkan sampai meyakini ali bin Abi talib sebagai apa? sebagai tuhan mereka. ya, dan seterusnya. itu perkara kebid'ahan. ataupun seperti bid'ah-bid'ah yang lainnya, ya. entah itu dalam masalah pemikiran ataupun dalam apa? amaliah ataupun ucapan ataupun doa dan yang lainnya. Masya Allah. Sudah waktunya Pak ya. Sudah azan ya. Jadi harapan kami ketika kami sebutkan pembahasan ini jangan eh, didengar di luar Ustaz de senenge bid'ah mid ahna bid ah gitu Pak ya. Sekarang panjenengan enggak usah mas takut itu ya. Ubidah ya. Enggak boleh ngomong bid'ah. Tidak, Pak. Bid'ah itu adalah perkara-perkara yang diadakan dalam agama yang tidak ada contoh dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Yang itu perkara yang sangat bahaya. Sampai tadi, orang yang berbuat bid'ah itu atau menciptakan bid'ah itu, itu sama saja menandingi siapa? Menandingi Allah Subhanahu wa taala. kalau kita mau tanya, siapakah yang berhak membuat syariat ia memerintahkan seorang itu salat dalam sehari lima waktu. Siapa yang berhak? Pak? Hanya Allah. Kenapa ada orang yang dia itu berani membuat syariat baru yang tidak ada perintah oleh Allah ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasul itu menyampaikan itu semata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu contoh. Ya, makanya dikatakan kepitahan itu sangat berbahaya. Ya apakan disebutkan dalam uh, hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pelaku kebitahan itu tidak diharapkan taubatnya ataupun sulit untuk bertobat. Karena tadi ya mereka meyakini di atas kebenaran, meyakini di atas ibadah kepada Allah. Berbeda dengan ahli maksiat, mereka yakin bahwasanya mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pun mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.